Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdallillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min sururi ampusina mayyakdillahu pahu'al muhtadi wa maudil pa'ula'ikahumul khashirun Ashadu ala ilaha illallah dahulah syarikalah wa ashadu anna muhammadil abdu wa rusuluhu lannabiyya ba'da Qallahu masalli wa salim ala hajan nabil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da Akhi wa okti yang sama-sama kita semua terhimpun dalam malik, ya kan? Kita pada sore hari ini menjelang maghrib kembali memanjatkan rasa puji dan syukur kita kred Allah Rabbi atas segala na'at dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Tak henti-henti dan putus-putusnya na'at itu. Kemudian Allah menantang kita dengan Firmannya Wa inta'ulunik mata'Allah tusuha. Kita dipastikan Allah, Allah tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seringkali kita suka alfa dan lupa bahwa nikmat yang paling tertinggi itu adalah nikmat di mana Allah memberikan kepada kita itu Islam. Nikmat dalam artian di mana Allah memberikan kepada kita itu adalah Bi'ah soliha Bi'ah soliha itu adalah lingkungan yang soleh Karena memang uh, lingkungan itu menentukan kita Dimana kita berada, dimana kita dibesarkan itu menentukan Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan uh, Agama kita itu tergantung dengan teman kita Ya baik teman dalam pengertian umum Atau teman dalam pengertian khusus Maka oleh sebab itu kita disuruh memilih teman yang baik-baik Nah itu dia, tidak semua orang dapat Biak ah yang solihah. Ya bagaimana cuma kalau kita berada di, maaf misalnya kita berada di kali Jodoh atau kita berada di tempat itu terberat. Makanya kadang-kadang itu nikmat yang paling nikmat tu biak ah solihah itu. Uang aji nggak jauh-jauh, kita berjumpa dengan ikhwa-ikhwa waktu -ikhwa, uh, itu kalau ketemu kebaikan yang dibicarakan, tawasubihah, kau Itu nikmat. Kita nanti baru akan merasakan itu terputus saat kita sudah tidak lagi tersambung dengan itu. Nah itulah saat itu. Tetapi akhir-akhir kita terus uh, mengkaji uh, tema besar kita adalah Al-Ghazul Fikri. Al Gozul Fikri ini adalah perang pemikiran. Perang proksi, perang asmister. Perang yang melibatkan banyak pihak dan komponen. Perang yang menjadi sasarannya itu adalah uh, bukan lagi kehancuran bangsa tapi kehancuran akidah. Maka kemudian Gojupikri itu kalau kita lihat tahapan-tahapan uh, atau kalau kita lihat bagaimana Gojupikri tadi yang pertama itu epsadul akhlak, dirusak akhlak. Akhlak di sini ya etika, akhlak di sini ya itu adalah bagaimana akhlak kita kepada Allah, ketaatan, ketundukan kita kepada sunnah rasul. Jadi munculnya LGBT, munculnya apa artinya kebebasan, munculnya orang lebih meninggikan HAM, itu dalam hati akhlaknya sudah dirusak. Ada cendikawan yang bilang, uh, dia meragukan apakah uh, perbuatan homoseksual yang dilakukan umat Nabi Lut itu sebenarnya dilarang apa enggak gitu. Itu kan histori saja, sejarah saja kata dia di Al-Quran, padahal. Al-Qur'an jelas itu kalau antum buka surat Al-A'raf, surat yang ke-7 dari ayat yang 80 sampai 84 dan antum baca surat Al-Hud, surat Hud, surat yang ke-11 ayat 80 sampai 83 sampai 84, jelas Allah SWT memberikan sanksi. Allah SWT memberikan sanksi. Jadi uh, Pelanggaran yang kita langgar atau pelanggaran yang kita buat dalam satu yang apa yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang telah Allah berikan kepada kita Pasti berefek atau berakibat akan Allah turunkan kepada kita aja Tidak bisa tidak, itu sudah, sudah satu ketentuan Kalau kita buka surat 29, surat al ankabut ayat yang ke-40 Pakulan akhazda minjambi Ya, dalam surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat yang ke-40 jelas Allah SWT wa menegaskan. Coba antum baca lagi, antum ulang lagi. Fa kullam akhazna bi dzambi pada tiap-tiap satu pelanggaran syariat, maka aku berikan kepada mereka ikop nah, sanksinya, ajaib. Inilah bentuk keadilan yang Allah berikan kepada umat manusia. Sebaliknya setiap bentuk ketaatan yang kita lakukan, Allah turunkan keberkahan. Nah, Allah tegaskan. Paminhum man arsalna alaihim hasibah. Ada di antara mereka yang Allah berikan kepada mereka itu hasibah. Hujan. Subhanallah. Hujan yang Allah berikan kepada ini bukan sembarang hujan. Hujan batu. Hujan batunya itu, batu yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala Min sidzilin mandu. Jadi batu yang asalnya itu dari api neraka. Yang pernah Allah berikan juga batu ini kepada tentara Abraham. Dalam surat al Taroqai Pawa Al-Rabbu Kabi Ashabil Pil. Yaitu, Ashabil Pil itu pasukan infantry. Sekarang-sekarang. Tank. Saat itu tidak ada satupun pasukan yang terkuat, yang tergagak, atau yang bisa mengalahkan. Maka Abraham mengatakan, Maka aku lah. Kaya raja Namruts, raja Namruts, ya. aku yang akan bisa mengalahkan menghancurkan itu maka di, dibiarkan. Jadi waktu Ashabul Sabilfil itu ingin menghancurkan paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak t tidak t tidak menahan, dilepas sama dia karena dia tahu tidak ada kekuatan yang akan bisa menandingin pasukan gajah tadi aini nah, mengatakan rob bait ini kan rumah Allah maka dibiarkan, semua orang semua orang ter, terbingung-bingung oh bagaimana bisa kemudian dia yang mendapatkan amanah apa apa Abu Talib Abu Thalib tadi mendapatkan amanah untuk menjaga Kaabah tapi biru gitu dia mendapatkan nanti akan ada diserang ya akan oleh pasukan gajah dilepas sama dia dia cuma ambil 200 ekor kambingnya atau kudanya atau ontaknya lah yang ada di situ dikeluarkan waktu ditanya sama orang, wah oh, kenapa ente tinggalkan? ente bilang, bagaimana bisa melawan itu kita lihat aja nanti saya baca di tafsir ilmu khasir itu, setiap kali gajah itu mau berhadapan dengan kabak gajah itu tidak berjalan, diam saja apa belok sana belok sini, gak mau menghadapi kabak tiba-tiba kemudian oh, dipaksa dipecut, maka Allah turunkan Aba Abul tadi jadi batu yang sama Allah timpahkan kepada umat Nabi Lut. Banyak faktor yang menyebabkan. Karena dosa atau pelanggaran syariah LGBT ini. ya seks ini adalah dosa yang pertama kali yang dilakukan oleh umat. Yang bernama umat Nabi Lut. Jadi belum pernah ada umat selain daripada umat Nabi Lut ini melakukan dosa ini. Belum ada. Ini memang benar-benar kelewatan, musrifun, isrof, berlebih-lebihan. Itu diajak lebih daripada yang lain. Dalam surat Hud, khud, Alihah, sahbillah, buminya dibalik. Dan itu ditandai lah Allah, batunya itu ditandai. Jadi tidak salah sasaran, hancur mukanya, kebakar. Di dalam surat yang lain Allah mengatakan, Uh, pasukan gajah itu aja seperti dimakan ulat itu di ba'salallahu subhanahu Nah, coba kita lihat pertama surat Al-Arab surat ke-7 ayat 80 sampai 84, kemudian surat Khud surat ke eh surat ke-11 ayat 80 sampai 83. Wa rutil isqala li qaumihi ata'atuna lafa risyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alami. Jadi perbuatan yang melanggar hukum Allah di bidang fahisyah ini dilakukan oleh umat Nabi Lut yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelum umat Nabi Lut ma sabaqakum Jadi umat Nabi Lut ini benar-benar ya kan, keblabahsannya, pemujaan terhadap sahwat yang berkelebihan seperti ini. Ennakum la narijal, kemudian dia mendatangi laki-laki, ya kan menumpahkan uh, sahwatnya saja daripada wanita. Balantum kaum musrifun, musrifun, benar-benar ini kaum yang sangat isrob berlebih-lebihan mubajir nah, kelewat batas nah, waktu ditegur oleh umat Allah Nabi Lut, mereka justru mengatakan, terjadi diskriminatif wah, gitu ya. waktu kita bilang, eh, ente jangan begini bisa kita diujain batu wah, jangan, wah, kami dibully diskriminasi kami ini, kami itu bukannya soal apa? ini bukan persoalan kebebasan, bukan soal apa, ini soal ajab, sama. Jadi waktu dinasehatkan dia menganggap oh apa Nabi Lut itu termasuk orang-orang yang sok suci, orang-orang ya, yang menyalahi fitrah, kata mereka, orang-orang yang tidak menerima manusia apa adanya. Ya kan kami juga bagian daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah wow, ini semuanya, udah kata Allah udah selamatin saja, ya kan? Pergilah Nabi Lot disuruh Allah Subhanahuwataala, termasuk istrinya tertinggal. Wa antor na alehi Kemudian Allah berikan kepada mereka itu hujan, bukan sembarang hujan, bukan lagi hujan air, tapi hujan batu. Nah, Gozur Pekri ini mulai melupakan azab. Dia mengatakan tidak ada kaitannya antara pelanggaran syariah dengan azab. Wah Amerika tiap hari orang melakukan kekejahatan tapi negaranya nggak hancur-hancur ya bukan nggak belum. Kalau itu menurun dengan ajaib itu ada yang langsung, ada yang istijerot yang diulur-ulur dulu belum. Bukan sembarang hujan ya kan. Ada peristiwa yang terjadi di negeri ini di sebuah dusun namanya di Legetang, nama Legetang namanya di sebelah utara Banjarnegara tuh. Pada tahun 1955 itu ada prasastinya, ada tiga ratusan lebih orang terkubur yang tadinya itu e, dusun atau lembah kemudian e, apa namanya gunung pengamun-amun itu dipindahkan, Allah Alloh ditimpahkan kepada desa atau lembah Legetang tadi ini semua penduduk desa Legetang pada malam itu tertimbun begitu, tapi uniknya dan apa Subhanallahnya uh, uh, kali yang membatasi itu tidak ada satupun runtukan tanah. Kalau ya, timpakan benar-benar kepada negita negita itu tadinya namba yang paling makmur dan subur dibandingkan dengan dusun-dusun yang lain. Tapi penduduk ini aksi bermaksiat. Mereka sering menggunakan tari lencer-lencer seperti itu tari tarian lokal tari-tarian tradisional yang berujung pada perbuatan mesum, jan malam. Kalau diingetin marah ya kan airnya dia semalam suntuk terus ya kan. Ah, diberikan hujan sama dipindahkan. Sama persis seperti yang terjadi pada desa Pompei Hujan itu bukan sembarang hujan, hujan batu. Coba antum buka surat hut ya kan. Kalau hujan air aja Hujan batu diberikan kepada mereka batu Surat khut sama Surat yang ke-11 Ayatnya dari ayat yang ke-81 Sampai dengan 83 Surat khut surat yang ke-11 Dari ayat 81 sampai 83 Cukup. Ya. Jadi Nabi Lut itu pernah Merasakan betapa dia tidak memiliki Kekuatan atas arus deras dan liarnya masyarakat Nabi Lut dalam mempromosikan dan mengkampanyekan LGBT tadi itu homoseks. dikuasai oleh mereka politisinya media bahkan orang-orang yang normal itu dianggap tidak normal, orang dipaksa yang normal itu dipaksa menerima kesesatan ini dipaksa Kata Nabi, andai aku punya kekuatan, aku akan tolak. Dan aku akan lindungi keluarga aku. Tapi, oh, kata mereka, ini kalau usah takut. Saya adalah utusan Allah. Jalan, nanti Allah akan berikan ajab pada mereka. LGBT itu, Masya Allah, pelanggaran yang besar. Perbuatan yang merendahkan martabat manusia. Yang hanya binatang. Untuk pada penelitian yang melakukannya binatang babi selain dari babi tidak suka, itu. tidak suka sama jenis. Lihat berapa betapa berantakannya pola pikir hari ini gara-gara paham ini di, di, dipaksakan anak-anak kita dipaksakan menerima dengan simbol-simbol dengan dengan ujaran-ujaran dengan, dengan apa program-program mereka dengan kampanye mereka. Mereka mengatakan diskriminasi, diskriminasi. Padahal saudara-saudara muslimah kita jauh lebih dulu pernah menerima ini. Saat mereka memakai jilbab yang panjang dan lebar. Saat mereka dikeluarkan dari sekolah mereka. Saat mereka dikatakan ninja. Saya eh, tidak ada yang lapor saja. Saya menghormati. Oh biasa negeri ini. kata nah, Main-main. Alia, sapilah. Dong tahu dunia di atas tu malu dibalik. Jadi kalau kalau saya bilang kalau kita berdiam diri atas aksi kemungkaran ini sama kita mendiamkan sebuah kesesatan. Walaupun nanti pada akhir-akhirnya Kita pun akan terkena dengan ajab Karena ditimpakan secara bersama Tapi kita setidak-tidaknya sudah sampaikan Anak ubarik Kami berlepas diri dari apa yang mereka lakukan Dan kita nanti akan tercatat sama Allah Bahwa kita tidak mendetuju itu Walaupun kita kena Tapi nanti dibagikan dengan yang berbeda Tapi tanpa penolakan Itu yang kita tidak dihitung Di hadapan Allah Subhanahu SWT Harus kita tolak dengan cara apa ya antum dakwah, antum bersuara? Kita harus tolong. Kita tidak bisa terima ini. Ya kan? Dan Allah berikan kepada mereka itu hujan wabasu. Dan Allah katakan di sini tadi bahwa ajab itu datang pada satu malam mendekati waktu tadil pagi subuh di mana mereka tertidur lelap. Antum bisa buka surat 7 dari ayat 99. 100 99 98 99 sampai 100 itu surat al-arab tadi itu. Apa ente kira ente bisa merasa aman dari ajab Allah yang akan Allah turunkan kepada kepada kalian waktu kalian tengah tertidur lelap. Dari 97 98 99. Silakan yang lain ya Pak Haji. Kalau sudah ketemu Apakah minahalul kuroh ayat yang membuat sunabayatan wahum na imun? Apakah penduduk satu negeri itu merasa aman dari datangnya ajab Allah pada malam hari yang kemudian kalian sedang dipeluk dengan tidur malam yang dingin dibuai dengan mimpi datang ajab Allah lagi tidur tiba-tiba banjir besar bahdatan. Allah menimpakan ajab kepada umat Nabi Lut itu pada waktu mendekati subuh. Dia tantang, kata malaikat waktu subuh itu dekat sebentar lagi. Dan leketang tadi itu juga diberikan kepada Allah pada malam hari. Waktu mereka tengah luar kesadaran mereka, saat mereka tengah ngantuk-ngantuknya. Saat mereka mengatakan tidak terjadi apa-apa. Oh, dan Allah berikan kepada mereka, wawum na'imun lagi tidur. Allah amin ahlul quran. Aya'tiyahum ba' sunnah dua wa'hum yal'abun Atau kalian merasa aman kata Allah penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah kota Akan datangnya ajab Allah ba' sunnah dengan tiba-tiba Waktu datang kepada mereka duha Duha itu waktu Ya Allah jam 9 aku sedang main-main 16 tahun yang lalu tsunami di bandar Aceh itu Duha jam 9, jam 8 Orang di pinggir pantai lagi lempar bola, lari-larian ya kan? Ami, amin Ada yang ngitung duit, ada yang sedang cek saldo Tiba-tiba air laut tumpah Sedang ngopi-ngopi Ya kalau ajab datang kita lagi ngaji kayak begini Kita, kita pegang Quran Bahkan ada yang mengatakan air, air cuma lewat. Tapi kalau kita berada di tempat-tempat, di latung tadi, di dalam surat hud tadi. Ajab itu tidak jauh. Biba'id minat zalimin. Enggak jauh-jauh dari orang yang zalim. Maka ini pentingnya dakwah. Gosuh fikrinnya agak panjang memang. Pertama, ipsadul akhlak yang diatur. Dirusak akhlak kita. Salah satu diantara tidak menghargai syariah. Menganggap enteng hukum Allah. Menganggap ringan dosa. Menyepelekan dakwah. Ini bagian daripada rusak alam. Saking sering bercandanya kita, hati kita mati. Ah dosa gak berjendol. Ah masuk neraka juga rame-rame. Ada yang mengatakan, ah buktinya orang yang dikubur kagak balik-balik lagi, berarti dia betah Pak Ustadz. Tadi anak isi alumi orang yang bercanda kayak begitu. Yang dikubur tadi gak balik-balik. Anak bilang, coba Bapak mati. Dia bukan gak balik-balik lagi. Dia nunggu Bapak. Gitu. Mau bilang kepada Bapak, bahwa ajab kubur itu sakit. dia bilang Iya. Terlalu banyak bercanda. Meremehkan dosa. Ya kan? dari menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda tobat, menunda-nunda salat sampai akhir nanti benar-benar meninggalkan ibadah. Ifsarul akhlaq dihancurkan. Yang kedua adalah tahtimul fikrah. Dihancurkan pikiran kita, fikrah kita pekrahnya tidak lagi islami, pekrahnya sudah yahudi, pekrahnya sudah nasrani pekrahnya sudah terkena orientalis, pekrahnya sudah terkena zionis, pekrahnya sudah komunis, wah pekrahnya sudah segala macam kelihatannya aja orang islam takhtim pekrah dan ini nanti akan banyak orang-orang yang menolak, banyak orang-orang yang yang akan berpikir ngaco, membalau seperti ini. Nah, kita bisa lihat itu firman Allah ya, terdapat di dalam surat uh, An-Nisa ayat yang ke-40, ayat yang ke-60 maksud saya. Ini, inilah ya kan. Jadi banyak orang yang berpikirnya itu kemudian dirusak fikrahnya. Tahtim fikrah tidak lagi berani berkata alah merobbik kebenaran datang dari Allah. A -a -a Ada pernyataan uh, Profesor uh, Dr. Ilyas Yunahar. Salah satu ketua majelis ulama Indonesia dan ketua Muhammadiyah sedang uh, menyindir uh, Institut Ma'arif. Institut yang saya mengatakan. Apa yang dikatakan oleh atau apa yang dipatwakan oleh majelis ulama tentang SIA. Tentang uh, LGBT itu harap sudah benar urusan akidah itu cuma sesat dan tidak gitu, nggak ada yang namanya urusan akidah itu setengah benar setengah salah, nggak ada. Kalau urusan pikir masih ada asuna masih ada ini masih ada. Tapi kalau urusan akidah yang ada cuma benar atau batil Sekarang orang akidah itu dibuat seperti kayak remang-remang. Akidah itu nggak jelas, hitam putih, halal haram, hak batin. Oh, ada menurut ini menurut apa konvensi ini ada Al-Qur'an aja ada urusan hak asasi manusia di sana maka kalau subhanahu wa taala tegas alam tar ila alladziina yaz'umuna annahum aamanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik Tidakkah engkau perhatikan bagaimana ada orang-orang yang Yadz'umunah Yang mereka tadi awalnya punya komitmen Bahawa mereka sesungguhnya beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau Muhammad Dan apa yang diturunkan sebelum engkau Muhammad Mereka beriman kepada Taurat, kepada Angel, kepada dan Mereka juga beriman kepada Al-Quran Tapi kemudian iman mereka itu bisa luntur mereka bisa berubah Karena Yuriduna Mereka masih memiliki keinginan Ayatah kamu, elatah God. Mereka tidak tegas dalam urusan akidah. Masih ada keinginan untuk bertahkim di bawah hukum taubat. Itu, bapak artinya masih takut menyatakan kebenaran. Masih mempertimbangkan kebenaran dengan versi manusia. Ada orang yang bilang saya sebenarnya anti LGBT tapi gimana ya karena begini karena ini kita kan kadang enggak bisa hidup ini kan begini akhirnya dia menerima itu. takut ya orang takut disebut tidak apa tidak moderat orang takut disebut tidak liberal orang takut disebut tidak, tidak apa tidak terbuka sekarang orang-orang kafir itu dibuat orang-orang munafik itu dengan istilah open mind gua terbuka dong. Enggak, open mind, open mind ujungnya neraka ngapain? Ya. Kak. jangan kaku, Ustaz. Jadi orang, Ih, ya, ya, ngapain? Oh, enggak kaku. aku mati ya. Ngapain biasa aja, enti. Ah, kadang-kadang aduh, oh, itu jangkaku ini, ini. Open main, dikit-dikit open mind nah, Kalau ujungnya nerakamu, enti open main aja di open, enti itu sama dan open mind, terbuka. Ada sisi lain dari kita. Ya apaan lah? Kuran sederhana apa aja kan? Jadi kalau yang namanya urusan akida itu keberpihakan, nanti kita baca itu asyirok perperangan antara batin dan benar itu nanti kita nanti ada Allah ada din. Ya nanti kebenaran itu sumbernya dari Allah Wadahnya itu adalah dinullah Nanti itu orangnya adalah jundullah Terus kita bergabung pada Hizmullah, nanti ada junduh setan apa setan Itu begitu aja Enggak usah, ribet-ribet Al-Haqbatil, ente ada di setan Apa ada di sini Kan dalam surat Al-Baqarah kan Allah udah bilang La'ikrohafid din Enggak dipaksa kok Ente enggak dipaksa di dalam tahu itu enggak dipaksa. Katabaya narusdu minal ghaib. Sudah jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang lurus, mana yang batin, mana yang akan mengantarkan ke surga, mana yang akan mengantarkan neraka, mana yang datang dari Allah, mana yang datang dari setan udah jelas dan enggak ada yang di dalam kebenaran itu bercampur-campur tidak. Dari sejak awal ya wa la talbisul haqq bil batil wa tuqimul haqq wa antum ta'damu. Kita sekarang dirusak cara berpikir kita Karena kita menerima Sokolarisme, menerima pluralisme Menerima liberalisme, Jadi kita setengah-setengah Kita khawatir, takut dituduh Menjadi muslim yang kafah Kalau kita nanti kafah, radikal Kalau kafah, nanti kita dijauhi orang Susah bergaul Jadi muslim yang setengah-setengah kebayang ya setengah-setengah ya kan setengah iman, setengah kafir. Pala urusan kebenaran berpihak saja pada kebenaran. Enggak ada pilihannya harus totalitas gitu kan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa mayyumin billah," ya kan? barang siapa yang beriman kepada Allah wayaqur bitagut, pasti dia mengingkari togut Enggak ada orang yang saya beriman kepada Allah tapi saya juga ya saya gimana ya? Uh, saya sebenarnya mempercayai kebenaran Islam sebagai agama ini, tapi saya sebagai orang Indonesia apa urusannya? Ya. Kami diajarkan dengan persapa bersaudara gini-gini. Gimana ya gitu? Bukak orang agama tu jelas ke? Ya, kita mau dirusak nih, ya. Pik, pikroh kita cara berpikir kita mau dirusak. Jadi kita jang, jang, jang, jangan jangan kafa. kafah, kafah itu radikal. Jangan bicara tentang jihad, jihad itu radikal. Jangan membanding-bandingkan antara yang hak dengan yang batil, karena itu radikal. Biasa-biasa saja agama. Ya sekali-sekali solat, -sekali tapi sekali-sekali boleh minum bir. Sekali-sekali kita umroh, tapi sekali-sekali juga kita dansa. Yang yang mereka mahu ni seperti itu. Pakai jilbab, tapi jilbabnya jangan, jangan yang panjang-panjang lah, itu terlalu Arab. Yang Indonesia, Indonesia bagaimana tuh yang dimasukin ke dalam baju, kayak, pakai carena levis, tuh, pro pakai cadar, udah. Mereka tuduh iri, tuduh. Padahal banyak wanita yang pakai cadar yang memang ingin menyelamatkan hidup menyelamat, mereka. Kira -kira. Ya laki-lakinya, jangan dengan tampilan Islami, orang. Orang kaget sekaget-kagetnya ada, kalau ada mungkin ada orang yang nanti ada anak-anak muda yang miara jenggot, yang kemudian lagi menghafal Quran. Bisa kita dibisik-bisik, uh radikal. Pegang tu naik basway baca Quran itu. Anak mana baca Quran? Semua matang latihan aja. Kalau gerak baca majalah porno orang biasa aja, sama aja kan oh, no, hak dia, hak saya, begitu awal kita nanti menolak duduk aku. Wow, Wah, udah. Pokoknya setiap yang berbau agama, setiap yang berbau syariat mereka hancurkan karena mereka menginginkan seperti itu. Jadi, mereka awalnya beriman kepada Allah kemudian mereka masih punya keinginan untuk bertakwil kepada hukum setan. Padahal Allah mengatakan wa qad umiru sudah jelas perintahnya untuk mengingkari itu semua. Wa yuridu syaitan an yudillallahum dalalam ba'ida. Karena dengan cara seperti itulah setan hendak menyesatkan, menyimpangkan kalian ba'idah sejauh-jauhnya daripada petunjuk ini. Nanti Anda mengenal istilah tasweh. Tasweh itu ragu-ragu. Hampir mirip-mirip dengan yang dilakukan orang-orang kafir tadi beda cuman beda ininya aja tapi mirip-mirip tashweh namanya nanti ada gerakan gusul pikir itu yang disebut dengan tashweh membuat kita itu samar nanti ada gerakan umat islam itu yang disebut dengan tashabuh meniru-niru meniru cara makan orang Yahudi meniru pesta pernikahannya orang Yahudi meniru ekonominya orang Yahudi meniru cara berpikirnya orang Yahudi yau ni semua itu nanti. Ta Para kata Rasulullah man min qaumin fa huwa min hum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka kata Rasulullah dia itu termasuk kaum tadi. Lalu dijelas al wala wal -baro tadi itu. Wala lam ba'ina. Nah, inilah mental orang munafik. Mental yang tidak berani berkata kebenaran, mental yang selalu menyalahi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazina yaquluna ahlallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara bihi ayusalla wa yufsidu Mental yang wa'id laqulajna amanu qulu amanna. Kalau pada posisi situasi di mana Islam menang, dia mengatakan saya Islam. Saya disekolahkan di pesantren, ke ke, kakek buyut saya pejuang, partai masumi, seperti itu. Tapi wa ijaholau ilah saya tinihim kolu inama aku, inama nahnu mustahji'un. Kalau balik kepada pemimpin-pemimpinnya, kalau balik kepada grupnya, dia dengan mengatakan saya sesungguhnya bersama kamu. Kalaupun saya ada di Islam, saya hanya ingin memperolok-olok mereka. Ini mental orang munafik. Orang munafik itu Taala ilma anjayallah wa ilah rasulro ait almunafikina ya suduna angka Jadi orang munafik itu penyakitnya itu akan ketahuan kalau mereka dia ajak untuk ke jalan Allah, kalau dia ajak untuk taat kepada Allah maka muncul sifat pembangkangannya ya dan dia terus terang mengkalang kalangi manusia agar tidak berada di jalan itu. akidah itu so biasa 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan juga di Madinah juga akidah terus sampai ini. ini luar biasa ya ini bukan perkara gampang jadi memasukkan kalimat la ilaha illallah itu adalah bukan sekedar melafalkan kalimat la ilaha illallah tapi bagaimana fikrah kita bagaimana kemudian syuur kita jadi begitu kalimat lah ilah ilah teman, sibgoh kita masuk ke dalam hati kita, dia berubah. Kita makan jadi makan dengan cara orang Islam, berpakaian kita dengan berpakaian dengan cara yang Islam. Sekarang kita membina rumah tangga, kita membina rumah tangga dengan Islam. Waktu kita memilih pasangan hidup kita, timbangannya adalah agama. Jadi semuanya, karena itu pengaruh dengan yang namanya sibgoh tadi. Nah orang yang tidak mau menggunakan ini disebut dengan rambun apik, dia cuma bibirnya doang inilah yang kemudian yang membedakan alwala walbara. Jadi kepada siapa kita memberikan perlawanan dan kepada siapa kita memberikan kesetiaan. Atau itu nanti yang akan membedakan apakah kita berada di jalan yang benar atau kita berada di pihak apa kita ada di hisbullah, apa ada di hisbussaiton. Apa kita ada di dinullah, apa kita ada di din selain di gair din Maka ya kan, perjalanan atau perlawanan atau kesalahpahaman yang paling terbesar Atau fitnah, cobaan yang paling besar diberikan nanti kepada orang-orang yang berada di jalan kalimat La ilah ilallah Ilah ya humil kiyamah, sampai hari kiyamah Kalau ente dakwah tidak menyentuh kalimat La ilah ilallah, ente enggak dianggap musuh besar nah, Begitu ente mengibarkan kalimat La ilah ilallah Waduh berbagai macam tuduhan. Dan sekarang sudah mulai tampak upaya-upaya ya tertentu bagaimana merduksi, ya, kan. menghalang-halangi tumbuh kembangnya pekeris Islam di Indonesia ini. Duhan. Pertama tahun ini 19 pesantren dimasukkan dalam kelompok oleh apa BNPT ya, ini apa. Uh, untuk ini apa yang namanya masuk dalam kategori pesantren yang akan menumbuhkan radikalisme. Besok nanti akan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Pesannya yang penting jangan sampaikan atau jangan sekolahkan kepada anak-anak di pesantren. Dan kalaupun sekolah pesantren, dibuat pesantrennya harus ya super hati-hati. Inilah taib akipila waktu tila kita terus berupaya enggak usah kita enggak usah takut enggak usah mundur ini yang akan jalan dan mengantarkan kita pada kemuliaan kita didik anak-anak kita kemudian selanjutnya gozul fikri itu setelah merusak akhlak menghancurkan fikra itu izaba as-shakhshia melarutkan kepribadian kita jadi tidak punya shakhshia kita orang Islam tapi kita bukan orang Islam. Keperiduian ganda. Tidak jelas Islamnya. Islamnya menurut arah angin. Padahal kita musjidnya tegas. Isadubiana Muslim. Kita punya keperiduian ganda. Di masjid kita jadi Islam. Di luar kita tidak Islam. Waktu kita sholat kita muslim, waktu kita dagang kita jadi orang Yahudi. Waktu kita di majlis taklim kita muslim, tapi di luar majlis taklim kemudian kita menjadi, wassalam, orang-orang yang riba, orang-orang yang apa sekuler, orang-orang yang luar biasa. Tapi waktu di majlis zikir kita nangis yang paling kencang Di luar majlis zikir korupsinya yang paling terbanyak. Astaga, oh, karena juga peribiri ganda. Intelek aja tuh, SJ tuh waktu diwawancarain, percobaan dari Allah. Mana itu orang kebodohan? Pakai gamis, pakai topi ya kan? Pakai apa tuh? Pakai sorban ya? Kayak mukanya kayak apa tuh? Rasanya, pun percobaan apa itu kebodohan? Dia lakukan apa-apa? Kecia? Itu kepergian ganda. Kalau orang Islam yang benar itu terpukul dia gak, bakal mampu melihat mata manusia. Nah, dosanya bukan dosa main-main itu ya anak perlindungan ganda nah, orang korupsi gak ada mukanya malu, kalau dia terkenal dengan ini, apa dulunya ini, dulunya pembela rakyat apa nanti kita tunggu di pengadilan nah, inilah, ya sebelum ada keputusan inkrah, ya kan, perduga tak bersalah inilah, apalah. ya gak malu, kita lihat aja nanti hati-hati akhifillah, ama keperbedaan seperti ini apa namanya biskopat dalam urusan akidah salat nangis nangis kalau kira maksiat kencang juga <laughs> biskopat reganda kalau lagi sholat tahajud nangis nangis ya Allah ya Rob ya Allah ya Rob di luar reganda akan banyak nanti karena sudah rusak pikirannya jadi beribadah dengan muamalah hal yang berbeda. Padahal tidak kapa harus ke Karena dirusak tadi pemind, sekulerisasi, pluralisme, liberalisme tadi. Jadi sekanakan dunia yang berbeda akhirat, apa artinya urusan agama dengan urusan dunia yang berbeda. Padahal sebenarnya kita harusnya lebih mementingkan akhirat. Dunia ini cuma sekedar bagaimana kita bagian daripada khalifah itu memakmurkan dunia. Atau kita bagaimana dunia ini menjadi mazra'ah at atau akhirat, ladangnya akhirat. Tapi kita seperti tadi. Orang umroh bagus, orang umroh bagus juga maksiatnya. artis-artis waktu di bandara di tempat gimana mbak perasaan kita bersyukur sama yang di atas masih bertumbuh begini ya gimana ya, kami keluarga begini-begini, mana-mana -begini. nggak ada, nggak ada bekas dari dia itu pernah menangis di makam apa di makam bekas dia pernah tawa, bekas dia pernah nggak ada, inilah kepribadian ganda tadi, sesuatu yang lain ditangjulkan tadi, dia tidak t -t tidak menjadi sibuk. Nah, ujung dari isbahah ya kan, penghancuran terhadap yang namanya saksiyah itu kita bisa larut kita pelarutan pelarutan akhlak nggak malu minum dengan tangan kiri nggak malu ikhtilat laki-laki dan perempuan kalau udah ikhtilat Alumni ketemu cuman eh salaman pertama cucu gini gini lama-lama dansa dilarut akidah kita. Tamu minum cuman zero alkoholnya ah eh, cuman sekadar menghormati teman, chill saja. Fai. Tapi lama-lama nanti minum amar majud di larutkan akhir kita. Awalnya aduh antem kalau enggak pakai jenggot lebih nasionalis tuh gitu. Nasionalis. dikit-dikit Ya kan nanti orang yang taat di dikampanyekan pada orang yang berbahaya, bermasalah, atat terus terus terus nanti ujungnya itu ridah murtad. Tapi sampai di sana, selalu sampai di sana. Kita buka dulu bagaimana pelarutan itu. Kita buka surat 68 ayat 6. Saya salah ni surat Al-Qalam ya. Surat 68 Ya benar Al-Qalam Ayat 6 Surat 68 ayat 6 dan surat An-Nisa 89 Baca turun surat Al-Qalam Ayat 6 Terlihat ya kan. Gimana Rasulullah dituduh orang gila ya kan. Dari ayat. Wa inna kala ala hulukin azim. Ayat empatnya. Pasatub siruna ya. wa yub sirun. Nanti mereka kelak engkau akan melihat. Dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Bi'ayikumul maftu. Siapakah sebenarnya yang gila tadi itu Inna rabbaka huwa a'lamu bimaundolla ansabilih Wah huwa a'lamu bilmuhtadim Fala tuti ilmu kajibi Kata Allah SWT Ayat sembilannya Waddu law tudhinu payudhinun Kata Allah dua Di Pala akhlak Rasulullah itu akhlak yang paling tinggi tapi kemudian mereka wah majnun karena Muhammad itu bertolak belakang terhadap kebiasaan orang Arab yang minum-minuman keras, yang main perempuan, yang main judi, maka Muhammad yang baca apa beribadah, yang taat apa yang taat itu yang katakan majnun, dia itu majnun, dia kan aneh. Ya kan? Aneh. Semenjak ketemu sama orang-orang di masjid setiap ngaji setiap hari akat rada ada gimana gitu omongnya akhirnya tidak boleh dengar ajar buru-buru lari salat aneh gitu ini cara, -cara mereka Melarut melarutkan mereka minta kita kata Allah dalam surat yang 9 tadi uh, dalam surat Al-Kalim itu. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak maka mereka bersikap lunak pula. Jadi mereka ber, kita pengennya nggak usah. Alhamdulillah agama nggak usah panatik-panatik Biasa-biasa lah, aja. Kita kan masih muda. Ya bergaul lah. juga main gaple juga. Olah juga. Waw, waw, jalan sana jalan sini. Rawat rasul. Taypa hipilan, maghrib jam berapa? Saya lama. keras buka surat An-Nisa ayat 489. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa mengatakan kalau tadi dalam surat uh, 68 Al-Alaq ayat 9, mereka minta kita menjadi orang yang lunak. Jangan, jangan keras-keraslah. Kita enggak enak sama ini. Biasa-biasa aja, enggak Kita yang lunak. Kalau bahasa anak mudanya, woles saja, woles agamanya, woles selaw-selaw saja. Jangan, jangan, jangan, jangan. Kita masih muda, yang gaul-gaul aja, Apa-apalah, Tuhan juga maha pengampun. Kita dipaksa berlaku lunak, menerima kekafiran, menerima kemungkaran, berdamai dengan kebatilan, bersahabat dengan kebatilan ujung-ujungnya menolong kebatilan akibat sikap lunak kita terhadap ke, apa kebatilan tadi kemudian orang kafir tadi minta yang lebih tinggi lagi wa dhalu la taqurunaka ma kafaru fataqunu sawa mereka minta ente kafir seperti mereka kafir mereka minta supaya kita menerima LGBT Sebagaimana mereka menerima LGBT Mereka minta sekolarisme Sebagaimana mereka sekolarisme Akhirnya sama Kita sama mereka, syawak Allah Subhanahu Wa Taala sudah katakan, pula natahi itu minhum aulia kata yuhaji rupi dan janganlah pernah sekali-sekali kita mengangkat orang-orang kapir tadi sebagai aulia, sebagai pemimpin, sebagai teman setia sebelum mereka hijrah di jalan Allah. Artinya aulia tadi itu jangan dijadikan teman setia. Hati-hati memilih teman Ada teman yang sifatnya sampai di dunia tapi Nanti ada teman yang sifatnya sampai di akhirat Yang kita inginkan itu kalau kita berteman Dengan satu teman di mana teman kita itu bertambah imannya Kata Umar bin Hatib, tidak ada satu kenikmatan yang paling nikmat setelah nikmat Islam kita berjumpa dengan seorang teman yang teman tadi itu akan mengantarkan kita kepada taatan kepada Allah. Maka kata Imam Syafi'i, genggam tangannya, jangan lepas dia karena kalau nanti dia pergi belum tentu ada penggantinya. Kalau teman yang baik itu susah nyarinya yang ikhlas. Kalau teman yang baru dari teman yang baik yang mengingatkan kita waktu kita terkulai. Yang memberikan kesabaran kepada kita yang mentausah kita itu. Kalau dia pergi jangan sampai dia pergi. Pegang erat tangan jangan sampai terpisah kata Imam Ghazali. Karena kalau terlepas belum tentu kita akan ada penggantinya. Nah, itulah tadi indikator kebahagiaan Ibn Abbas al-Biyah as-salih. Lingkungan yang baik. Antum kalau ketemu teman yang tepat sholat waktunya begitu aja, udah aja nah ayolah sholat, tutup-tutup sholat sholat sholat. Eh. Oh, bakal antum teman nama nongkrong kagak sholat ajan. Ah, kaya -kaya aja nih kayak kayak aja, usah terlambat, sok bener jadi orang lu. Kita jadi kagak enak ya kan, kagak didukung kita. Ya kan, maka bertemanlah baik-baik, pilih teman yang baik-baik. Kalau yang kurang-kurang baik, seheboh aja sekedar heboh. Terakhir-akhir, aridah. Jadi tadi Gojubiqir itu pemerang pemikiran pertama dia hancurkan ahlaknya Dirusak pekorohnya, dilarutkan kepribadiannya Ujungnya nanti jadi murtad gitu Oh kalau murtad mah, gak mesti pindah agama Kita berpahal padahal Allah sudah murtad Coba antum buka surat 5 surat Al-Ma'idah ayat 51 Terus nanti antum buka surat Al-Ma'idah ayat 54 nya Oh udah murtad kita Taip ini terakhir Besok kita uh, lihat uh, bagaimana uh, eh marawih lo goz bagaimana jalannya bagaimana tahapannya yang goz tadi surat al-maidah ayat 51 jadi dalam surat al-maidah surat ke-51 itu lo mengatakan ya ayo lazina amanu hai ya orang-orang yang beriman la tattakhidu al-yahuda wan nasara aulia janganlah kalian jadikan teman jangan jalah angkat pemimpin jangan kau jadikan dia sebagai pelindung orang yahudi dan nasara karena Ba'aduhum awliya'ubak sebagian dari orang Yahudi dan orang Nasrani saling tolong menolong Wa ma yatawalahum minkum pa'innau minhum katalah Kalau kalian tetap mengangkat mereka, mengangkat jadi pemimpin Terus kalian berwala kepada mereka, kalian menolong mereka Maka Allah katakan kalian bagian daripada mereka Bukan bukan dari kita, dari, katanya kalau aku jadi minhum bukan minna, bukan dari kami Ennallah lah Yahudi lekau mazhab Allah tidak akan pernah mau memberikan hidayah pada orang-orang yang al-zalim. Maka kemudian kalau kita ini terus seperti itu, kita larut ke peribadian kita, rusak fikrah kita, kita meniru makan Yahudi, meniru ekonomi Yahudi semua sudah larut maka kata Allah ya yang naji naamanu mayer tad dan mingkum kalau kalian semua yer itu bukan hanya sekedar ganti agama kalian berpaling daripada agama Allah pasau payak tibikom Allah akan ganti kaum yang lain Nanti besok kita buka ayatnya ada dua Meninggalkan jihad Dan kikir dalam berirfah Diganti kaum Besok kita buka ayatnya Bukan bukan ganti agama aja Kalau udah murtad tuh arti Udah gak bisa lagi Gak bisa menolong agama Allah Udah sama Islamnya sama dengan orang Yahudi sama, makannya sama dengan orang Yahudi, bininya sama pada telanjang sama telanjangnya orang Yahudi, anak-anak perempuannya telanjang sama dengan orang Yahudi, cara berpolitiknya juga apa sekolah sama dengan orang Yahudi, bedanya cuma kalau ada ajen doang membedakan kebudi ini termasuk orang murtad, maka kata kalau begitu hilang, artinya mereka ada tapi tidak ada, ada sebagian ulama mengatakan umat ini tidak lagi memiliki ijaz, tidak lagi memiliki kemuliaan, orang tidak lagi takut, kita tidak lagi dihormati, kita kehilangan komitmen, atau kita sama sekali dilenyapkan dari muka bumi ini. Ada dua nanti para ulama mengartikan kalau akan ganti dengan kaum yang lain. Insya Allah eh, akhir depan kita buka ayatnya. Ini saja, mudah-mudahan kita sadar ini. Ya mungkin ada kita, tapi kita enggak punya peran apa-apa. Jenggot panjang, jidat hitam. orang main judi enggak takut sama kita, malah kita yang takut. Mainnya Bang, ya silakan Bang. Saya numpang mau salat ibu ya, salat. Musuh kita marah. Nanti ada perempuan mau sama perempuan peluk-pelukan kita yang jilbab, "Hei, kamu melakukan kemungkaran." Palantara yang ngelibap. Ya gitu ya, Mbak. Ya. Ma maaf, maaf ya, Mbak? Maaf, kita yang takut dicabut ijazah. Tidak nah, ada lagi kemuliaan Itulah kata Rasulullah Nanti kayak kayak makanan di atas meja hidangan Ah Hidup penuh dengan kehinaan akhir. Majid kita dirobohkan Kita diam saja Al-Quran diijak kita diam saja Anak-anak gadis kita ditelanjang kita diam saja Ibu-ibu kita diperosek Kita diam saja Ijah sudah hilang Inilah pahala petaka yang sangat menyeramkan kalau kita biarkan tadi gozu fikri merusak akhlak kita. Terus merusak cara berpikir kita. Terus merusak melarutkan keperibadian kita. Dan terakhir adalah membuat kita menjadi rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.